Assalamualaikum sederlun berita malam edisi hari ini selasa 15 Januari 2019 dibacakan Ardiansyah Satu unit rumah berkonstruksi kayu di Biren Ludes terbakar Warga abdiah yang hilang di telan arus kerung bekah belum ditemukan Tahun 2019 dana bantuan desa Biren capai 540 miliar rupiah lebih Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM. Berita malam ini juga bisa Anda dengar di Radio City 94,4 FM Bloks Mawih, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Kakengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Darlun, satu unit rumah berkonstruksi kayu milik M. Amin, 45 tahun di Dusun Imumgam, desa Blamblade, Kecamatan Jempa, Biren, terbakar selasa dini hari pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Kepala sosial Biren, Dr. Andus Murdani, mengatakan sumber api berasal dari meteran listrik. Api langsung membesar dan melahap seluruh isi rumah. Warga yang mengetahui langsung membantu memadamkan api dan dalam hitungan menit rumah berkonstruksi kayu tersebut hangus terbakar. Menurutnya saat kejadian tidak ada penghuni di dalam rumah. Pemilik rumah dan keluarganya sedang menginap di rumah saudaranya yang sakit berjarak sekitar 200 meter dengan rumah miliknya. Sehingga tidak ada harta benda yang bisa diselamatkan. Untuk sementara korban mengungsi ke rumah famili. Sehari sebelumnya, Senin kemarin, satu unit rumah yang ditempati tiga anak yatim, yaitu bersama nenek dan makciknya di desa Jurung Menje, Simpang Mamplambiran, juga ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Untuk bantuan masa panik telah disalurkan kepada para korban. Darlun Ali Ajir, 32 tahun warga Gampung Adan, tangan-tangan Aceh Barat yang hilang ditelan telan arus kerung bekat, Huta tinggi Blankpidi senin sore kemarin belum ditemukan. Korban diduga panik setelah rakit kayu yang ditumpanginya menabrak keras karang, dilekukan sungai, kemudian melompat ke sungai yang sedang meluap, hingga akhirnya terseret arus. Dari informasi yang dihimpun, Ali Ajir bekerja mengambil upah tarik kayu dari areal hutan di hulu Krung Bekah dalam dua pekan ini. Karena bekalnya di hutan telah habis, kemarin sore ia pulang ke kampung dan mengarungi sungai untuk mengambil bekal. Ali menumpangi rakit kayu yang dikendalikan Zul Meraksa. Tiba di Tui Aluraya, kondisi arus deras karena air sungai meluap. Tiba-tiba rakit kayu yang ditumpangi keduanya membentur keras karang di bagian lekukan aliran sungai. Berat dugaan benturan ini membuat Ali ajir, menjadi panik kemudian memilih lompat ke dalam arus sungai yang meluap. Tidak lama kemudian korban hilang di arus di lokasi Tui Aluraya. Sementara korbannya Zul bertahan di atas rakit dan selamat. Upaya pencarian alih ajir dilakukan Senin sore melibatkan tim gabungan. Namun hingga saat ini korban hilang belum ditemukan. Sejak tahun 2019 pemerintah menguncurkan bantuan untuk seluruh desa di Biren mencapai Rp540 miliar lebih. Jumlah tersebut terjadi peningkatan dibanding bantuan dana desa 2018 yang hanya 499 miliar. Rupiah. Bupati Biren Saifanur mengatakan dana desa 540 miliar lebih tahun ini akan dikucurkan ke masing-masing desa sesuai rumus yang telah ditetapkan sebelumnya dan mengacu pada peraturan pemerintah serta peraturan Bupati Biren yang saat ini dalam proses pembahasan. Menurutnya tahun ini ada desa yang akan menerima bantuan 1 miliar rupiah lebih dan ada desa yang akan menerima di bawah 1 miliar Pembagian dana desa itu sesuai ketetapan pemerintah berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kriteria lain. Saifanur menambahkan fokus penggunaan bantuan dana desa tahun ini diarahkan kepada pembangunan rumah layak huni, pembangunan embung desa, pengembangan produk unggulan desa, dan mendirikan serta pengembangan badan usaha milik gampung. Sejarilun dua tersangka penyalahgunaan narkoba ditangkap jajaran Polsek Julu Aceh Timur Senin dini hari di perbatasan Gampung Medang Ara Nur Salam dengan Gampung Ule Tano, Kecamatan Julu Aceh Timur. Keduanya ditangkap saat transaksi narkoba. Kapolsek Julu AKP Suparwanto mengatakan kedua tersangka yang diamankan yaitu IRW 23 tahun dan IRH 27 tahun. Keduanya warga Nur Salam Aceh Timur. Dari keduanya diamankan 15 paket sabu dengan ukuran bervariasi serta satu bungkus kecil ganja. Polisi juga menyita alat hisap sabu, kaca pirek, 3 unit HP dan uang Rp200.000. Kapolsek Juluk mengatakan penangkapan keduanya berawal saat petugas melakukan patroli di seputaran wilayah hukum Polsek Juluk. Saat itu tim patroli mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba di perbatasan Gampung Medang Ara, Kecamatan Nur Salam, dengan Kecamatan Culuk. Kemudian tim melakukan pengecekan ke TKP yang dicurigai. Saat itu terlihat dua orang laki-laki yang tidak dikenal sedang melakukan transaksi penjualan narkoba jenis sabu. Tim langsung melakukan penangkapan terhadap keduanya. Saat itu kedua tersangka sempat membuang barang bukti meski telah dibuang barang bukti berhasil disita polisi Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Event. Sedarlon Bupati Aceh Barat Ramli MS hari ini kembali melakukan mutasi terhadap 78 pejabat jajaran Pemkab. Ini merupakan mutasi kedua dalam sepekan karena baru Jumat lalu dilakukan mutasi sebanyak 160 pejabat di wilayah tersebut. Pejabat yang dimutasi dan dilantik oleh Sekda Dr. Andes Adonis MSI mewakili bupati di Aula Kantor Bupati. Pejabat yang dimutasi eselon 3 hingga 4. Sekda Adonis meminta pejabat yang baru dilantik untuk dapat meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, juga diminta untuk tidak terlibat praktik korupsi serta melaksanakan tugas dengan baik. Dalam mutasi kali ini, Bupati Ramble MS juga memperbaiki adanya kekeliruan seorang pejabat pada pelantikan Jumat lalu. Dalam sepekan ini, Bupati Aceh Barat Ramli MS telah dua kali melakukan mutasi. Total 200 pejabat lebih yang dimutasi di awal tahun 2019 ini. Zatelun pemerintah Kota Loksmawem melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah setempat memberikan deadline bagi pedagang di Pasar Buah untuk membayar tunggakan sewa toko hingga Jumat pekan ini. Bila hingga batas waktu tidak dilunasi, maka toko tersebut akan dialihkan kepada orang lain yang ingin berdagang di Pasar Buah. Untuk diketahui pasar buah awalnya dibangun pada tahun 2008, namun sempat terbengkalai, sehingga konstruksinya banyak yang rusak. Pada tahun 2014 kembali dikucurkan dana dari APBN untuk merehab pasar tersebut sehingga awal 2015 sudah bisa difungsikan. Namun banyak penyewa yang tidak lagi mengaktifkan toko bahkan biaya sewanya menunggak. Sehingga pada Kamis lalu Disprindakop melakukan penyegelan terhadap toko yang tertutup maupun tertunggak biaya sewa. KB Pendataan, Penetapan, dan Pelayanan BPKD Loksemawe Firdaus zato, 128 unit toko di Pasar Buah. Hingga saat ini baru, yang melunasi tunggakan 53 toko. Bagi penyewa lama, diberikan waktu hingga Jumat pekan ini untuk melunasi tunggakan. Bila tetap tidak melunasi tunggakan, maka akan dialihkan ke orang lain yang ingin berdagang.